sallallahu alaihi wasallam wa shar al-umuri muhdathatuha ka anna kullal muhdathatin bid'ah wa kull kita sedang mengalami banyak musibah terutama musibah banjir yang banyak menimpa Jakarta dan sekitarnya Semoga itu Menjadi pengampunan dosa buat kita Dan kemudian Mengangkat derajat kita Dan bukan merupakan satu Adab yang kemudian dikhawatirkan akan Justru merugikan kita Kita akan lanjutkan Kajian kita pada Bagian bab tentang Tahkikul Tawahid Di mana kita telah Membicarakan Ayat yang kedua tentang sikap Nabi Ibrahim yang menyatakan berlepas diri daripada bapa dan kaumnya, dan kemudian berserah diri kepada Allah Swt dalam menegakkan Taqwidh dan dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan dan ancaman yang kemudian beliau tegar sampai hayatnya akhir hayatnya. Kemudian ayat yang ketiga Yang kemudian itu merupakan bagian daripada upaya untuk Meluruskan dan menjaga keutuhan tawahid seseorang Yaitu ayat yang ada dalam surat at taubah ayat 31 Di mana Allah SWT mengatakan Iktakhadu ahbarahum warahbanahum arba bamin dunilah wal masihabna maryam Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah Maha Pemberi berkah syurga dan neraka, dan Maha Pengetahui segala Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Dan atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah ini Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha di mana mereka telah menjadikan rahbi-rahbi dan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Begitu pula Al-Masih Ibn Maryam mereka telah menjadikan Nabi Isa AS sebagai yang dituhankan Padahal mereka semua diperintahkan hanya untuk menyembah kepada satu Tuhan Yaitu Allah SWT yang Maha Suci dan tidak ada seorang pun yang dapat menyekutukannya sesekalian, para ulama menjelaskan ahbar itu arti artinya adalah ulama. tak ya. hibir ini biasa digunakan dalam bahasa apa ini, Ibrani dia sebutkan mereka bilang rahbi kalau orang Kristen menyebutkan pendeta atau pastor tapi itu lebih kaitan dengan masalah ruhban Ciri mereka yang pintar, yang berilmu, itu kebanyakan daripada ulama-ulama Yahudi. Dan kemudian hanya saja ciri mereka itu kepintarannya tidak digunakan untuk kebenaran, tetapi justru untuk mengakali kebenaran. Sehingga mereka ini menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Talmud. Talmud itu adalah kumpulan ide-ide daripada para ulama Yahudi, rahbi-rahbi Yahudi Yang kemudian mereka menetapkan ketentuan-ketentuan hukum bagi umatnya Dan bagi sebagian orang Yahudi, Talmud itu lebih diakui suci daripada Taurat Sebagai lagi mengatakan Talmud itu adalah penjelas daripada Taurat Nah itu adalah dilahirkan oleh orang-orang apa, rahbi-rahbi Yahudi Yaitu ulama-ulama mereka Adapun Ruhman lebih kecenderungan kepada orang yang ahli ibadah Yang tidak jarang kemudian ahli ibadah itu membangun ibadahnya tidak berdasarkan ilmu Sehingga kemudian mereka melakukan ibadahnya dengan cara yang keliru Seperti orang-orang Abani pendeta Kristen yang kemudian menjadikan kesendirian tidak menikah Itu bagian daripada ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Padahal itu adalah bertentangan dengan fitrahnya, juga bertentangan dengan agamanya. Sehingga hal itu dilakukan atas dasar apa? Kebodohan. Makanya Allah menyebutkan cirinya orang Yahudi itu apa? Wairil maghdubi alaihim. Mereka dimurkai karena mereka tahu yang benar tapi mereka melanggar. Sementara cirinya orang-orang Nasara itu adalah balin. Mereka tersesat karena kebodohannya. Padahal mereka mau beramal. Nah, Ibn Sirin dan Imam Malik, rahimahumallah, menyebutkan akan ada dalam setiap umat Islam kelompok orang yang modelnya seperti Yahudi, ada kemudian modelnya seperti orang Nasor. Dan mereka ini kategorinya adalah kelompok ekstrim yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap ilmu yang diketahui dan kemudian melakukan perbuatan tidak ada dasarnya. Inilah yang kemudian Allah sebutkan di akhir surat apa ini surat, apa, surat Al Ahzab -Al Allah menyebutkan akibat daripada orang yang tidak menjalankan syariat Allah itu pasti ada dua kondisi-kondisinya ini. Jadi apa? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmiluha wa asybaqna minha fa al-insan innahu kana zaluman jahula Orang yang tahu tidak mengamalkan dia zalim dan orang mau beramal tanpa ilmu adalah jahil. Dua ini adalah kelompok yang akan selalu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena pelanggaran terhadap syariat Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan ihdinas surat itu adalah pengertiannya adalah bil almi wal amal. Ya, ilmu saja tanpa amal salah, amal tanpa ilmu juga salah. Sampai dua-duanya terpenuhi. Kenapa munculnya orang-orang yang bersemangat menegakkan syariat Islam padahal mereka sendiri banyak yang tidak paham tentang syariat Islam? Akibatnya semangat itu berlebihan sehingga kemudian melangkah kepada hal-hal yang justru berlawan dengan syariat. Atau juga kemudian melihat orang-orang yang semangat untuk memahami syariat Islam tetapi tidak dipraktekkan hanya sebatas semangat untuk Menggali, mengkaji, mendalami, tetapi kemudian tidak kepada arah, bagaimana mempraktekannya. Nah, dua komponen ini akan selalu menjadi penghambat dalam struktur umat Islam sepanjang masa. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kasyiul mawdhari ethnan yang akan mematahkan bongkoku dua kelompok, yaitu alimun fajir wa jahilun mutanasyik. Seorang alim yang bajad. atau kemudian apa orang yang ahli barat tapi bodoh nah ketika kemudian ulama yang bejat ditambah lagi kemudian alibadah yang rusak mereka menetapkan ketentuan-ketentuan hukum maka yang muncul adalah pasti akan ada pertentangan dengan syariat Allah karena itu ketika Rasulullah SAW menemukan adanya uh, orang yang kemudian melakukan berzinahan Sementara orang itu sudah menikah Kemudian oleh pihak Irhabi Yahudi Di Madinah itu diperlakukan dengan cara Hanya sebatas mempermalukan Yaitu mukanya dicoreng dengan, apa, dengan arang Kemudian apa ini, digelandang ke depan masyarakat Hanya sebatas untuk mempermalukan Padahal ketentuan syariat Terhadap orang yang berzina sementara dia sudah menikah adalah rajam. Ketika hal itu terjadi dan dibenarkan oleh orang lafiz itu, dikerjakan oleh masyarakatnya, maka kemudian Rasulullah Sallam menegur mereka, apakah seperti itu Taurat kalian mengajarkan? Ya, dan kemudian diungkap oleh Rasulullah Sallam itu adalah merupakan manipulasi dan penyimpangan, karena dalam Taurat pun ditetapkan adanya rajam itu. Makanya Umar al-Khattab mengatakan di akhir zaman nanti akan muncul manusia-manusia yang akan mengingkari rajam karena mereka mengatakan rajam tidak ada dalam Al Qur'an. Tapi sungguhnya rajam telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian sejumlah orang Yahudi minta justru kepada Rasulullah untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang berzina yang kemudian orang tersebut adalah apa sudah berkeluarga akhirnya Rasulullah SAW melaksanakannya dengan rajam. Dan itulah hakikat daripada syariat Allah baik yang ada dalam Taurat maupun dalam dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ses ini adalah bentuk penyimpangan. Dia dilakukan oleh apa? Oleh ulama-ulama Yahudi terhadap hukum hukum Islam atau hukum yang turun kepada mereka. Sehingga masyarakat diarahkan untuk tidak menjalankan hukum Allah menuju kepada hukum buatan manusia. Dan itu menunjukkan apa? Kerusakan apa? Kerusakan iman. Makanya para ulama meringkaskan tentang isi tauhid itu apa? Isi Al-Qur'an itu apa? Ya. Kalau isi tauhid kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah mengandung nafyun wa itsbat. Kalau seseorang mempunyai tauhid dia nyitbat, saya yakin sama Allah. Tapi dia tidak menolak semua kaitan yang tidak yang, tidak, apa, yang berkaitan dengan syaitan Allah. Dia tidak menolak. Maka orang itu belum bertauhid. Sampai dia betul betul menolak segala bentuk apa ini penuhanan dan hanya menetapkan Allah swt. Dan ini adalah merupakan prinsip dasar. Nah, kalau kita lihat kehidupan umat Islam banyak dari mereka yaitu sikapnya dia sholat dia puasa dia haji tapi tidak punya barak tidak punya sikap berdapat diri dari semua bentuk kekafiran kemusyrikan kefasikan kemaksiatan itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam keimanan mereka makanya justru dengan adanya nafjun wa itbat akan muncul adanya cinta dan benci Kita benci cinta kepada Allah Dan seluruh yang cinta oleh Allah Kita benci kepada selain Allah Yang dituhankan itu Dan apa yang muncul dari mereka Nah, karenanya Ini adalah dasar yang paling utama Yang sering dilupakan sama orang Kalau ingin Tauhidnya itu betul Baru kita lihat Bagaimana para ulama menjelaskan tentang Hakikat Kesimpulan yang ada dalam Al-Quran Disebutkan oleh Imam Abu Tahawi Dan kemudian dinukil oleh banyak ulama-ulama lainnya Ada lima kesimpulannya InsyaAllah semua dah tahu Al-Quran Itu kesimpulannya adalah lima Yang pertama Al-Quran mengandung seluruh informasi Tentang Allah sebagai Rabb kalau dikatakan Rabb, dan ini kaitan dengan ayat ini ittaqadu ahbarom arbaan mereka yang telah menjadikan rahbi dan pendeta sebagai Tuhan Tuhan Rabb ini adalah penjelasan pertama makanya Allah katakan Alhamdulillahi Rabil alamin Rab kalau dikatakan Rabb, maka minimal dia akan mengandung tiga unsur utama. Yaitu yang pertama adalah huwael khalik dia yang menciptakan. Kemudian dia huwael malaik dia yang memiliki. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, maka huwael mudhabir dia yang berhak untuk mengatur kita, mengatur tata kehidupan kita, mengatur pola laku kita, mengatur ibadah kita, mengatur seluruh bagian daripada apa sepak terjang kita. Nah, ketika kemudian hak mengatur ini diambil oleh pihak lain, apakah dia manusia, apa dia bentuknya apa, perundang-undangan atau apa bentuknya, maka itu berarti telah mengambil hak Allah. Di sinilah terjadi suatu penyimpangan dalam kaitan dan tataran dengan masalah hukum. Jadi, hak daripada menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Inal hukmu illa lillah. Kalau kemudian itu difahami secara benar dalam kaitan tawheed rububiyyah Maka kita yakini juga dalam Al-Qur'an mengandung seluruh informasi tentang Apa? Tentang Allah dalam kaitan dengan asma'ul husna wa sifatuh Dan itu semua kita insya Allah sudah tahu Kemudian yang kedua adalah konsekuensi daripada tawheed rububiyyah apa? Ya konsekuensi daripada tawheed rububiyyah apa? Kalau kita beribadah kepada Allah Kita hanya tunduk patuh kepada Allah Bukan hanya sebatas ibadah mahzat, tetapi seluruh kaitan Dalam apa, lingkup kehidupan kita Seluruhnya Kita tundukkan kepada Allah, makanya Allah katakan وَمَنَحْسَنُوا دِينًا مِنْ aslama, أَسْلَمَا وَاجْهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْزِينًا Siapa yang lebih baik agamanya Dari orang yang telah menyerahkan dirinya untuk Allah Kemudian dia melangkah kepada kebaikan-kebaikan yang tetapkan oleh Allah SWT Jadi mas masalahnya dasar ketertundukan inilah yang menjadikan manusia secara totalitas akan tunduk patuh kepada Allah Taala karena itu Ibnu Kasyyim menyebutkan hakikat tauhid itu adalah dulun tam wahubun tam jadi ketertundukan yang sepenuhnya dengan dasar cinta yang sepenuhnya keadaan yang mau ada ya, sedangkan sehat masih Ya Barakallahu Waalaikum Jadi kandungan daripada Tauhid itu seperti itu Makanya Rasulullah SAW mengatakan Satang Qadhi al ur Islam Uruwatan Uruwatan ha? Kulama naqadat uruwatan tathabatan nasib bima ba'daha Wa awalu apa, Naqdan al-hukum Wa akhirhu as-salah Awkama ya? Qadhi wa sallallahu wa sallam Tali-tali Islam ini akan berlepas satu persatu yang paling pertama kali lepas adalah hukum Allah secara keseluruhan. Dan yang paling terakhir adalah sholat. Kalau dah sholat dilepaskan berarti sudah lepaslah ketentuan Islam dari orang itu. Karena itu salah sekalian kita ingin bagaimana Islam ini bisa tegak. Baik tataran sholat sampai kebara tataran hukum secara keseluruhan. Dan itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Makanya kefahaman itu adalah bagian yang pertama tentang apa? Apa tahul ibadah yang dimana kita menjalankan dengan ketentuan Allah. Yang heran kalau kita lihat orang Islam menjalankan ketentuan-ketentuan yang bersifat ibadah maha nurut. Salat subuh dua rakaat nurut, asar dua rakaat nurut, haji modelnya seperti itu ada ifrot, ada apa? Tamato, ada kira nurut. Ya, puasa dari mulai apa wajah sampai marit nurut dalam kaitan dengan hukum-hukum atau kaitan dengan ibadah mah, nurut meskipun ada sebagainya yang menambah, mengurangi tapi rata-rata masih nurut tetapi ketika kaitan dengan hukum yang lainnya masalah zakat nurut tapi ketika berkaitan dengan hukum-hukum lainnya tidak jalan kenapa ini Berarti selama ini mungkin penjelasan para da'i, para ustaz, para ulama Lebih tekanannya pada apa praktek ibadah mahbaidah Padahal harusnya penanaman tauhid yang utama itu menyebabkan dia akan tunduk patuh kepada Allah dalam semua hal Tapi kenapa kemudian itu dibatasi dalam ibadah-ibadah ritual saja Yang bersifat formalistik itu Jadi memang ada ketidakberesan Ya, pertama dalam keyakinan, dalam kefahaman, sampai kemudian dalam tataran praktek. Anda akan heran melihat seseorang muslim menjadi sekuler. Memisahkan Islam dengan negara. Memisahkan apa? Skop pribadi dengan masyarakat. Memisahkan antara penguasa dengan rakyat. Islam kemudian dibisah-pisah ini adalah merupakan satu apa penyimpan yang luar biasa dan itu bukan kecil skopnya sprekterumnya sangat luas sekali ya akibatnya kemudian anda melihat orang dengan tunduk patuh kepada aturan-aturan manusia dan mereka berani mengangkat kepala untuk menentang bahkan terhadap aturan Allah SWT dan anehnya mereka mengaku sebagai Muslimin, dan mereka mengatakan kami taat juga kepada Allah Ya, yang penting kami tidak ekstrim Nah, ukuran ekstrem itu apa? Karena ekstrem itu ungkapan manusia yang mengandung makna tergantung daripada bagaimana manusia itu memaknakan. Tapi kalau ekstrem dalam ketentuan agama adalah apabila porsi menjalankan agama atau memahami agama lebih daripada ketentuan. Kalau kurang kendor, kalau lebih adalah ekstrem. Tetapi ketika orang menjalankan ketentuan Allah secara benar disebut ekstrem, maka jelas itu adalah ada yang tidak beres. Berarti menempatkan satu bukan pada pada tempatnya. Ya, silakan. Waktu dan masa. Ya, Alhamdulillah, selamat malam. Waalaikumsalam. Khan Fidin rahimahumullah eh, kembali kepada posisi penjelasan Imam Tahawi terhadap penjelasan ringkasan Al-Quran yang kemudian eh, bahwa kedua mengandung Tauhid al-uluhiyah. Di mana kita tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT dalam semua ketentuannya Tidak boleh sedikit pun menolak daripada ketentuan Allah SWT Kalau itu terjadi berarti tawihid uluhiyahnya akan menjadi rusak Kemudian ketiga adalah bentuk daripada apa? Lawazmu tawihid Satu bagian daripada konsekuensi tawihid yaitu Menjalankan syariat Allah Nah ini yang kemudian uh, imma ada yang kemudian kurang menekankannya, wa imma ada yang kemudian teledor dalam menekankannya, wa imma ada yang tidak menggubris. Yang penting adalah orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada urusan apakah dia solat atau tidak, tidak ada urusan apakah dia puasa atau tidak, tidak ada urusan apakah dia menegakkan syariat atau tidak. Apakah dia meyakini syariat atau tidak? Nah, hal seperti ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam apa? Dalam tauhid. Karena kalau kemudian orang membicarakan konsekuensi tauhid tanpa membicarakan tauhid juga salah. Yang itu kemudian bisa kemudian ngawur bahkan kemudian lebih kepada ke arah apa? Seruan-seruan kosong. Ya, makanya harus keseimbangan antara penegakan tauhid dan pelaksanaan syariat ini sebagai satu konsekuensi bahawa kita sebagai alisunah wajahah bahawa keyakinan kita iman itu adalah apa adqad dan keyakinan dalam hati bahawa kaulun bilisan dan ucapan dalam bisan bertasjukum bilarkan dan menjalankan dalam apa seluruh anggota tubuh kita. Ketika satu bagian daripada ketiga poin ini tidak terbentuk atau tidak mendapatkan perhatian atau kemudian diabaikan, berarti ada masalah dengan keimanannya. Makanya Allah swt jelas sekali menyebutkan, alam tara kayfa daraballahu matan kalimatan taibatan kasyyaratan taibatan asluha thabitan wa faruha fi sama tuhukulha kulahin bidna rabbiha kalau kita perhatikan dalam ayat ini bahawa Allah telah menetapkan apabila keimanan masuk di dalam diri seseorang ia ibarat pohon yang Rasulullah menjelaskan pohon ini adalah pohon kurma yang diakarnya kokoh yang itulah tauhid kemudian batang yang menjulang ke atas yaitu bentuk ibadah-ibadah bentuk ibadah-ibadah ini termasuk bukan hanya sebatas solat seluruh syariat Islam Tentunya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, sampai kemudian melahirkan apa akhlak mulia itulah buah. Di antara buah itu adalah keadilan yang akan diperoleh oleh masyarakat dalam bentuk kesetaraan sosial, dalam bentuk kasih antara mereka, dalam bentuk kemudian akhlak-akhlak mulia yang dirasakan oleh umat umat manusia. Nah, hal yang utuh seperti inilah yang kemudian harusnya dikembangkan, jangan parsial kalau kemudian orang menekankan satu amalan melalaikan tauhid, melalaikan ketentuan syariat secara utuh nanti bisa imma ke arah murji'ah wa imma ke arah khawarij dan dua-duanya lah kutub ekstrim yang dilarang oleh islam makanya ahli sunnah wal jamaah menekankan keseimbangan antara keimanan, ucapan dan perbuatan kalau, kalau murji'ah ia menekankan keimanan, tidak menekankan kepada perbuatan, keimanan dan ucapan. Tidak menekankan pada perbuatan. Khawarij menekankan keimanan, ucapan dan lebih daripada perbuatannya. Sehingga orang yang melakukan apa? perbuatan yang yang itu kategori dosa besar langsung dianggap kafir keluar dari Islam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah la alun Dalam kondisi dia mudrat seimbang. Tidak dalam porsi yang apa? yang apa? yang hilang keseimbangan. seperti bagaimana kita tadi telah diterangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menekankan kita Iyakan Abu Dua, Iyakan Nasa'in Ehdi Nasrat Al-Mushakim dengan ilmu dan amal Maka menjadi kokoh langkahnya Tidak kemudian ekstrim seperti Yahudi Maupun seperti Nasar. Makanya Allah katakan Ma'adallah sahibukum wa ma'gawa Tentang Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW tidak tersesat Karena mau apa mengikuti ahwah nafsunya Atau kemudian tersesat karena kurang ilmunya karenanya sesekalian ini perlu difahami secara utuh dalam rangka kita menyikapi satu perbedaan yang sekarang ini muncul di permukaan bagaimana kita menyikapi hukum selain hukum Allah dan kemudian bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk itu ya kalau kita tidak pahami secara utuh nanti bisa bisa timbul sikap yang uh, yang salah makanya Adi bin Hatim yang kemudian uh, bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai satu pernyataan juga bahwa bukan kami ketika menjadi orang-orang Nasara karena Adi bin Hatim ini tadi adalah Nasara kemudian dia mengatakan bukanlah kami menyembah kepada para pendeta itu maka Rasulullah SAW mengatakan Alaysayuhiluna lakum maharamallah fathuhilunahu bukankah mereka menghalalkan apa yang haramkan oleh Allah kemudian kalian mengikuti itu Wahyur harimunah ma'ahhal Allah fatuh harimunahu atau mereka menghalalkan, diharamkan oleh Allah kemudian kalian ikuti maka Adi mengatakan bala kaulah Nabi Sallam fatil ka ibadatuh maka itulah bentuk ibadat dari pada mereka itu. Nah, kalau kita praktekkan pernyataan Rasulullah Sallam kepada Adi bin Hatim dalam realitas kehidupan hukum umat manusia maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Saya akan menyebutkan. Beberapa sikap yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al Syeikh adalah seorang mufti sebelum Syeikh bin Bas ini Gurunya Syeikh bin Bas beliau menyebutkan dalam kitab tahkim kawanin yang ini menjadi rujukan banyak para ulama. Jadi kemudian diterangkan oleh Syeikh bin Bas dalam wujud tahkim syara Allah kewajiban untuk menegakkan syariat Allah. Bahawa beliau mengatakan bahawa orang yang kemudian rusak imannya disebabkan sikap yang salah. Dan mempraktekkan ayat ini Yaitu menjadikan rahbi dan Ulama mereka sebagai Penentu hukum selain Allah Yang itu bisa bentuknya Komunizm, bisa bentuknya demokrasi Bisa bentuknya Al-Yasik seperti masa apa? Syekh Rasulullah bin Taimiya Atau bin Kathir Yang menyebutkan sebagai hukum jahiliyah Atau bisa bentuk daripada hukum-hukum Bikinan Perancis, Amerika maupun yang lainnya Yang itu adalah Sumbernya adalah manusia yang lebih konkret lagi sumbernya adalah masyarakat sebagai oleh mereka disebut sebagai apa ah ha? penentu hukum ya nah disebutkan oleh al imam Muhammad bin Ibrahim al sheikh bahwa kerusakan iman seseorang ketika kemudian satu yaitu kerusakan keyakinan ijtihadnya ini ketika Seorang hakim atau seorang penguasa Atau seorang yang kemudian menetapkan satu hukum Selain hukum Allah Untuk menggantikan hukum Allah SWT dan Rasulnya Maka orang seperti ini Disebutkan akidahnya Sudah rusak secara Secara qat'i Jadi ada hukum Allah, dia tahu Ada hukum Rasulullah, dia tahu tapi dia menetapkan hukum lain yang merupakan pilihan manusia atau pikiran manusia yang dianggap lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya menurut pikiran orang yang menetapkan ini. Maka orang seperti ini termasuk mengingkari satu bagian daripada syariat Allah. Wa'anaman jahada aslan min usulid dini au far'an mujman alai atau angkara harfan Bima ja'bi Rasulullah SAW qad'iyyan fa'innahu kafir al kufra naqil al millah Kalau sampai itu diyakini oleh seseorang Menyebabkan dia kafir keluar dari Islam Padahal Allah katakan apa? Watammat kalimatu rabbika sidrqaw adlah Allah telah menetapkan ketentuan hukum Allah itu Benar adanya Baik hukum dalam kaitan dengan ibadah maupun dengan mu'amalat Maupun dalam kaitan hukum yang lainnya. Semuanya mengandung kebenaran. Itulah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan disampaikan oleh Rasulullah dalam ajaran-ajaran beliau. Maka apabila ada orang. Yang menganggap buatan manusia lebih baik daripada ketentuan itu. Maka dia telah kafir keluar dari Islam. Ma'udzubillah bin Ya, Meskipun satu bagian syariat saja. Di sini banyak diungkapkan termasuk. Umpamanya Mengingkari. Hukum waris Yang seharusnya laki dua perempuan satu Diingkari dibalik atau disamakan Karena menurut pikiran Karena keadaan masyarakat menganggap telah berubah dan sebagainya Merubah satu hukum yang sudah tetap Satu bagian saja Itu sudah dianggap Kafir kloris Islam Dan itu Muncul banyak sekali Dari manusia-manusia Yang kemudian rusak keimanannya dan mereka menyuarakan lewat lisan dan tulisannya Untuk kemudian menggeser syariat Allah Dan saya mendengarkan ada dua orang Yang mengingkar itu dan ternyata terbukti kejadian dengan anak-anaknya Maaf lupa untuk ini. di ufuk belum. Nah, sesekalian, ada kejadian menarik di Indonesia terjadi dengan dua tokoh. Saya enggak mau menyebutkan tetapi itu terungkap. Ya, yang satu sebagai intelektual nasional menentang hukum Allah larangan perempuan wanita Muslimah menikah dengan lelaki non-Muslim ya dengan alasan apa bahwa orang-orang non-Muslim itu termasuk Yahudi Nasrani dan sebagainya itu hakikatnya mereka Muslim dengan keyakinan karena mereka itu meyakini Allah meskipun kemudian ditemukan mereka beribadah kepada selain Allah, tapi mereka meyakini Allah maka dalam istilah orang ini, mereka ini muslim sehingga kemudian larangan tentang apa ini, seperti dalam surat Al-Baqarah 291 itu, larangan wanita muslimah, menikahi wan, apa, laki non muslim itu tidak berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani Subhanallah kejadian Anaknya menikah dengan orang Yahudi Dan dia koncang betul Dia koncang betul Sehingga dia anaknya di Amerika Menikah dengan orang Yahudi Ketika bawah diberitahu koncang bapaknya ini Tapi Subhanallah Fitrah itu gak bisa ditutupin Mungkin dia bicara di depan umum, mungkin dia nulisnya seperti itu, tetapi dia menyampaikan kepada anaknya itu terlarang. 99 persen terlarang katanya. Tapi kemudian anak yang mengatakan bapak berarti bohong kepada masyarakat. Bapak mengatakan itu tidak ada masalah. Kenapa sekarang bapak melarang? Waduh, terjadi apa polemik antara anak dan bapak ini? Akhirnya anaknya. Betul-betul menikah dengan orang Yahudi Dan itu stres berat itu orang, ya? Luar biasa itu Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita Jangan cuma anda Kemudian membuat satu pernyataan Yang akibatnya justru anda akan Rasakan sendiri itu Yang satu adalah mantan menteri Stres berat Luar biasa itu ya? Yang kemudian terjadi hal yang sama Anaknya satu-satunya perempuan menikah sama orang Kristen. Yang tadinya dia menolak, bapak bilang nggak ada masalah itu. Karena dia menteri agama. Luar biasa, stres berat. Nah, selolol alif ya. Makanya kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah saja, Allah bisa hukum seperti itu. Bagaimana kalau orang itu menolak sama sekali kepada seluruh syariat Allah? Makanya sesekalian Di sini kita apa? Perlu berhati-hati karena ini masalah Tauhid Jangan sampai ada keyakinan Dalam diri kita yang menganggap Hukum buatan manusia lebih baik daripada Hukum Allah dan Rasulnya itu. Kalau itu terjadi, maka betul-betul Dia rusak imannya Kemudian kedua An la yajhadil hakim Bi ghairi ma'anzallah kawna hakmillah Wa rasulih haqan Lakin ia taqadda anna hukma ghair rasul ahsan min hukmihi wa atamm Kemudian bisa jadi seseorang hakim atau penguasa atau seorang yang menjalankan hukum setan Allah itu hukum Allah itu menganggap bahawa hukum Allah dan rasulnya hak. Tetapi dia meyakini bahawa ada bagian daripada hukum buat manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ya, umpamanya orang menganggap bahwa ngapain harus ada hukum hukum rajam atau kon hukum potong tangan itu. Kita ganti saja dengan penjara. Karena penjara itu lebih baik daripada hukum itu. Ya. Kalau orang menganggap penjara lebih baik daripada hukumnya Allah itu, maka dia masuk kategori yang kedua ini. Nggih. Ya. Nasallu al af afia, ya, makanya ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Sebab anda melihat setiap orang berbuat Dia akan melangkah sebuah dengan keyakinan Kenapa anda datang kemari? Karena dengan keyakinan anda ingin belajar agama Yang berharap mudah-mudahan dapat pencerahan Yang dapat diamalkan Dapat membuat penyadaran kepada kita Untuk lebih dekat kepada Allah Makanya hujan-hujan pun datang Ya. Kenapa keyakinan orang ketika datang ke bioskop Atau tempat-tempat maksiat itu mereka datang dengan penuh semangat Dengan penampilan, dengan biaya, kendaraan Meskipun macet-macet Banjir-banjir tetap jalan juga Apa keyakinan mereka? Mereka ingin mendapatkan satu kebahagiaan yang semu Yang itu adalah kandungannya maksiat Karena keyakinannya Setiap orang melangkah Pasti ada Ada keyakinannya Ya, Karena itu Keyakinan ini yang tidak boleh meru apa, Rusak Karena kalau anda melihat seseorang yang rusak perbuatannya Itu ada Ada apa? Ada kerusakan dalam keyakinannya Subhanallah Kemudian Biasanya orang yang kedua ini Alasannya itu adalah perubahan masa, perubahan zaman Ya itu ya biasa digunakan alasannya Tapi itu semua adalah berbahaya Ini pernah diungkap oleh apa Perdana Menteri Malaysia yang dulu Pernah membuat pernyataan yang dikecam besar oleh para ulama Bahwa hukum Berajam dan hukum potong tangan itu barbar Maudulim dalik Ya ini adalah satu ungkapan Kalau memang dia faham itu Menjadikan rusak keimanannya ya, Ini akan menyebabkan dia peluang Islam Meskipun secara luar Kelihatan dia bela Islam ya. Makanya Masalah akhirnya ini bukan gampang Ini masalah menentukan sekali Kemudian uh, Yang ketiga Allah ya ta'kitaunahu ahsan min hukmi Allahi wa rasulillah Laki dia ta'kad anahu yang ketiga adalah dia tidak meyakini hukum yang lainnya itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, tapi sederajat, setingkat. Ya, maka orang seperti ini fakihkaunih <tuh> <tuh> kaafiran al kufran nafkalanil milla. Ini pun sama menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau menganggap hukum buatan manusia sejajar dengan hukum Allah, ya. Ini pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian uh, kenapa seperti itu? Kenapa disamakan aja enggak boleh? Itu artinya sama Anda menyamakan manusia dengan Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kuwa sami'ul alim. Tidak ada yang menyerupai Allah, baik di dalam masalah apa? zat-nya maupun di dalam masalah hukumnya. Ya termasuk masalah apa afalnya tidak ada yang menyamai Allah s.w.t berarti menyamakan hukum Allah berarti sama dengan menyamakan manusia dengan Allah menyamakan manusia dengan Allah bagaimana para ulama' menyebutkan meyakini bahawa Allah bersemayam dalam diri kita saja namanya apa? hulul atau yang namanya itihad menyatu dengan Allah itu saja kufur-kufur mukharjaanimillah Ya, bagaimana dengan kemudian menyamakan manusia dengan Allah? Jadi menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah sama artinya menyamakan manusia dengan dengan Allah. Nauzubillah minzalik. Maka ini akan menyebabkan orang itu rusak keimanannya. Kemudian yang keempat, "Ala yaqtakun hukum al-hakim ghairi ma anzalallahu ma'azal hukum lahi wa rasulihi. Fadha ya'taki ka annahu ahsan minhu." Lekin i'tiqad al-jawaz al-hukm bima yukhalifu hukum Allah wa rasulihi. Yang keempat ini kaitan dengan orang atau penguasa atau hakim Yang kemudian dia tidak meyakini seperti itu Dia yakin Allah hukumnya lebih bagus Rasulullah hukumnya lebih bagus Dia tidak menyatakan hukum manusia sama dengan hukum Allah enggak menyatakan seperti itu Tetapi kemudian yang keempat ini Dia menyatakan kita punya hukum Allah Tapi kita boleh-boleh saja menggunakan hukum selain hukum Allah Orang seperti ini sama nilainya dengan yang sebelumnya Aduh, boleh balik. Jadi menggunakan hukum buatan manusia yang kemudian boleh kemudian menyingkirkan hukum Allah. Kemudian yang kelima, bahwa awmu huwa ashmalu huwa atuha romu anatul syarak. Jadi yang paling berat, yang paling lengkap, yang paling nampak dalam penentangan terhadap syariat kata saya Muhammad ini, iaitu apa? Adanya penentangan kepada Allah dan Rasulnya Melalui Pembentukan Sumber-sumber hukum Yang tidak bersumber Dari Allah dan Rasulnya Ya ya Ini Mirip dengan KUHP Kalau dulu namanya Al-Yasik Karena KUHP itu Gabungan antara Apa Norma-norma uh, hukum yang diambil dari Dari apa budaya lokal, hukum Belanda dan hukum Islam. Dan itu di mix, dicampur. Sesuai dengan kebutuhan manusia lokal. Dulu zaman Tatar di masa Syekhul Syamul Taimiyah, kemudian Ibnu Katsir, bahwa mereka pun melakukan seperti itu. Ya, mirip seperti itu. ini gabungan daripada apa? Yaitu al-Qanun al-Mulafaq min syara'id syatta wa qawanin kathira, kalau qanun Prancis saya akan bacakan itu dalam pernyataan Ibnu Katsir. Ya. Terhadap masalah yasik ini mirip seperti itu. Ibnu Katsir menyebutkan begini. Ketika menjelaskan ayat, apa hukmal jahiliyah yabghun waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Yunkiru 'ala 'ala man kharaja 'an hukmin lahum mujtamil 'ala kulli khair. Ibnu Katsir mengatakan Allah mengingkari kepada orang yang keluar daripada hukum Allah yang mengandung seluruh unsur kebaikan annahi an kulli syarh yang melarang seluruh keburukan ini konsep penting yang harus ada di kebenak kita bahwa seluruh ketentuan Allah dalam hukumnya itu mengandung kebaikan buat umat manusia seluruhnya tanpa sedikit pun dikurangi dan seluruh hukuman yang kemudian itu menjadikan jerah kepada manusia Maka seluruhnya mengandung dalam rangka untuk menekan sekecil apapun keburukan. Jadi berarti hukum Allah itu mendatangkan kebaikan, menghilangkan apa? Menghilangkan keburukan, menolak keburukan. Inilah hukum Allah swt. Tetapi orang tersebut meninggalkan hukum Allah yang mengandung seluruh kebaikan dan menolak seluruh keburukan itu. Wa andilah ilah masih wahhu min al aara wal istilahat al tib wa dzharrijal. Bila mustanad min syari'atillah Kemudian mereka Mengganti ketentuan Allah Yang mengandung kebaikan dan keburukan itu Dengan pendapat-pendapat Istilah-istilah Yang telah ditetapkan oleh manusia-manusia Bukan dari dasar syariat Allah Ya Yaitu Istilah apa? Istilah apa? Apa persamaan hak? Ya ha? Gender, istilah apa itu? itu islah-islah dimaksudkan untuk menggeser syariat syariat Allah saya dengar ada informasi dari sejumlah jamaah ada seorang ustad yang mengatakan di televisi tidak ada poligami dalam Islam itu terjadi hanya masa Nabi sebelum Rasulullah Ada SAW dia tidak lihat Al-Quran tidak lihat praktek Rasulullah, tidak lihat realitas umat bagaimana para sahabat asal ngomong aja seperti itu. Ya. Nah, kemudian kamakan ahlul jahiliyah diyahkumuna bi min ad-dhalalat wal jahalat Di mana bi ahwa'i wa ra'ihim. Hal itu persis seperti yang terjadi dengan ahlul jahiliyah dulu. Yang mereka menetapkan hukum-hukum berdasarkan keseratan-kesesatan, kejahilan-kejahilan yang mereka letakkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Contoh hukumnya apa? Dia sebutkan al-ashra danha. Bagaimana seseorang itu dianggap mempunyai hubungan sah antara lelaki dan perempuan? Kalau hukum Islam yang itu juga di masa jahiliyah terjadi kemudian dibenarkan. Di zaman Islam yaitu pernikahan seperti masyarakat kita itu. Ya, seorang perempuan, lelaki minta kepada keluarga perempuan kemudian dinikahkan, kemudian dinikahkan dengan syarat-syaratnya. Tetapi ada hukum jahiliyah yang kemudian seorang perempuan namanya berdak. Ya minta kepada istrinya kamu hubungan dengan Pak Sonoh. Itu laki-laki itu cakep, pintar nanti supaya anak kita jadi cakep pintar. Jadi suami mendorong istrinya enggak Bang mencari apa? Uh, bibit. Bibit, bebet, bobot. Supaya anaknya apa? berkualitas. Ini namanya istibdal. Ini hukum apa ini Hukum jahiliyah. Kemudian ada hukum lain seorang wanita kemudian digauli ada scan banyak perempuan eh, seorang banyak laki kemudian ketika anaknya lahir kemudian dia akan menentukan siapa bapaknya dia pilih oh bapaknya kamu Umar oh, dia tak boleh menolak ini eh, hukum jahiliyah Artinya itu dijalankan di masa itu kemudian ada lagi perempuan semacam PSK itu naru naru apa naru uh, uh, bendera Bukan bendera kuning, bendera kuning nomatin. Tahu bendera apa itu? Siapa mau silakan, berapa aja. Ketika kemudian anaknya lahir, dia akan panggil namanya kava. Orang yang melihat segi keturunan ini anak miripnya siapa? Oh ini mirip Tono itu. Maka yang kemudian dipanggil orang itu untuk bertanggung jawab menerima anaknya itu sebagai bapaknya. Ya. Jadi namanya apa? Ini hukum jahiliyah. Makanya kata Kalaaat Aisyah, Islam datang menghilangkan semua hukum jahiliyah, menetapkan hukum pernikahan seperti yang terjadi sampai sekarang. Ya, ini adalah bentuk jahiliyah yang disimpulkan oleh apa akal dan pikiran mereka, kesatuan mereka itu. Nah sekarang ini bentuknya apa pacaran? Ada lagi namanya de facto kumpul kebu. Itu semua dalam rangka apa? Untuk menggeser apa yang disebut dengan pernikahan secara syar'i itu. Ya, sehingga mereka membenarkan namanya girlfriend, boyfriend. Kayak kejadian seorang dokter di apa ini di Kanada, dia ambil spesialis di sana, dia menceritakan Abu Aima namanya, dia menceritakan bagaimana dia menemukan di rumah sakit itu seorang kena AIDS namanya Muhammad. Lahaula walaku adalabilah. Hanya diurusin nama dia, nama AIDS itu apa? Uh, menurunnya daya kebal tubuh sehingga semakin melemah semakin lemah kayaknya sudah enggak ada harapan sehingga kemudian dia telefon apa nih orang tuanya diterima oleh ibunya di Kanada ini ya. kemudian ditanya apa kamu ibunya Muhammad yes yes I am. kemudian can you please come to the hospital because your son is very critical kemudian uh, dia bilang I'm sorry I'm busy ta'awwalu wa laqwa ini ibu apa? Ini anaknya mau mati. Dia bilang, emsora yang busy. Terus bapaknya mana? Oh, bapaknya is busy too. In his business. Bapaknya seboj juga dengan kerjaannya. Kata Dantan Abu Eman, terserah kamu, ini anak kamu. tak bisa lihat anakmu sudah kritis. Kalau kamu tidak melihat, belum tentu akan ketemu laki kamu hidup dia. Ya? Kemudian ditutup sama dia. Sengaja jam berikutnya datang itu ibu. Kemudian dia tanya. Ini anak mau Muhammad? Iya. Dia sholat enggak? Ketika ditanya sholat. Si ibu mengatakan, Ayu muslim. Yes, ayu muslim. Dia enggak sholat tapi dia orang beragama. Dia taat sama agama. Enggak sholat ke taat agama gimana? Jadi ibunya ngomong apa? Taat agama ini anak. Rencana kalau semua mau haji. Tapi enggak sholat. Lalu Sudah, Sekarang udahlah sekarang kita selamatkan ya ibunya ngomong saya juga nggak sholat tapi saya mau haji insya allah ya hasil aneh juga akhirnya anak ini yang Muhammad ini dalam kondisi kritis itu disuruh dokter mari kita apa? kita talkinkan dia la ilaha illallah sebelum dia meninggal la ilaha illallah la ilaha illallah dia tahu-tahu keluar kata-kata aikan aikan aku nggak bisa nggak bisa katanya dalam konsep mengatakan aku bisa nggak bisa, tiba-tiba dia mengatakan, oh Michael Friend, Michael Friend, dia manggil pacarnya, coba mau mati manggil pacarnya. Inna Allahu Walaikum. Ini kenapa? Karena memang apa, keyakinan dia, perilaku dia sudah tidak lagi apa terikat dengan Islam. Nas Allaladzim. Makanya saudara sekalian, nah hukum-hukum jahiliyah seperti ini itu akan berpengaruh dalam diri manusia itu, bisa jadi sampai apa? Sampai akhir ayatnya seperti. Peristiwa yang di Kanada ini, ala kulihan, wakamayh kamu bidadar mina siasat almulki almaquda almaquda yang kutipasi dari syar'i syata, mina Yahudiyah dan Nasraniyah dan Milla Islamiah, hal yang sama dilakukan oleh Tatar ketika mereka menetapkan hukum buat masyarakatnya, hukum politik buat masyarakatnya yang diambil dari syariat yang bermacam-macam, Yahudi, Kristen dan Islam. Kalau Indonesia ini bukan Yahudi tetapi apa Hindu, Buddha, dari apa budaya lokal, kemudian apa Kristen yang berasal dari Belanda ditambah dengan hukum Islam tiga komponen itu. Pak Ismar tahu betul itu. Tiga komponen ini adalah bagian daripada penetapan ketentuan yang ada di Kuhp itu. Nah, ketika kemudian itu terjadi, banyak hukum yang ditetapkan hanya berdasarkan pandangan dan hawa nafsu. Fasal tibanihi syarahan mutaba'ah. Kemudian pada masyarakat itu dia menjadi syariat yang diikuti, bukan syariat Al-Quran, bukan syariat Nabi lagi, tapi syariat buatan manusia itulah yang diikuti. Yukari muna al-hukmi bikatabillah. Warahusunna teraswali. Mereka mengedahulukan ketentuan hukum itu melebihi ketetapan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Faman faala dalikah minhum. Kademu kathir. Siapa yang melakukan itu dari kalangan manusia Fahuwa kafir Yajibu qitalu hatta yirja'ilah hukum ila rasulih Orang yang melakukan itu maka dia kafir Maka wajib untuk diperangi Sampai dia kembali kepada Allah dan Rasulnya Falayahkum siwahu fi qalilin wa fi kafir Maka tidak boleh dia menetapkan hukum Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu Baik sedikit pun maupun besar Atau maupun maupun banyak Dalam Ibn Katsir justru justru alaman 68 nah dengan hal seperti ini kita harus lebih hati-hati ketika punya masalah ya jangan kemudian ke pengadilan negeri yang mengandung semua unsur itu lebih bagus kita mengajak kembali kepada pengadilan agama atau kita selesaikan secara kekeluargaan itu akan lebih lebih aman kalau kemudian kita kecuali kalau terpaksa kalau terpaksa kita dihadapkan kepada masalah yang harus kemudian menyelesaikan dengan cara itu maka bukan dengan kesadaran kita menerima itu, tetapi dengan penuh keberatan karena itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan dan Sunnah. Dan itu adalah menyangkut masalah keyakinan, ya. Karena itu menyangkut masalah masalah keyakinan. Makanya Syekh Ibn Bas rahimahullah ketika ditanya pada saat kemudian. Lagipun kan begini, mahuk musin sunnul kawani al-wadgiyah, halajudzul amal ubiha, halakul hakim musinni ilahijul kawanin. Bagaimana hukum orang menetapkan hukum buatan manusia? Apakah boleh orang mengamalkannya? Ataukah kafir orang hakim yang menetapkan hukum seperti itu? Ida kan? Ida kan al-qalun yuwafiq al-shar' bas. Ketika ketetapan hukum itu sesuai dengan syariat Allah, tak ada masalah. Ya, saya beli mengatakan apa? Kalau hukum itu apa tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak ada masalah. Ida sana kanunan fashionnya tarik fashionnya syawarik, menetapkan ketentuan hukum seperti umpamanya dalam bentuk al-lintas, tidak ada masalah. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Syariat Allah bahkan untuk kemaslahan manusia. Dibikin lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, tidak bertentangan dengan syariat. Jangan kemudian karena dibuat aturan buat manusia, Anda bilang ini lampu merah. Ah, ini buatan manusia ini, kalau ditabrak kamu. Ya. Enggak betul juga. Ini dalam kaitan dengan hukum-hukum buatan manusia, jangan ditabrak. Tapi itu adalah merupakan satu bagian dalam bentuk pengaturan apa kehidupan manusia. Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak ada masalah. Nah, kemudian amal qawanin allati tukhalifu syara' fala Adapun aturan-aturan undang-undang yang berlawanan dengan syariat maka tidak boleh diterima. Ia seno kanunan maknaul an-naulahat al al-lazani. Maka dia menetapkan satu ketentuan tidak ada hukum bagi orang yang berzina. Seperti sekarang, kalau mau sama mau, tidak ada hukumnya. Ya, biar zinanya seratus kali tidak ada masalah. Nah ini harus ditolak karena ini bertentangan dengan syariat syariat Allah. Walahad al-lazarek tidak ada hukuman bagi orang pencuri. Mencuri apa penjara sekian. Bulan sekarang, tidak ada ketentuan dalam bentuk yang sesuai dengan syariat. Tidak ada ketentuan bagi orang yang minum khamr, Padahal semua ada ketentuan dalam syariat. Fahadah batil, maka ini Allah batil. Wahadzul qawanin batilah, dan undang-undang seperti itu adalah batil. Wa idha istahallahal wali kafar. Kalau kemudian dihalalkan dengan ketentuan empat tadi itu, dia menganggap halal. Menggunakan ketentuan-ketentuan hukum itu dalam rangka menyingkirkan hukum Allah, atau keberatan dengan hukum Allah, atau menyamakan sama dengan hukum Allah, atau kemudian membenarkan boleh melakukan hukum itu tanpa mengindahkan hukum Allah, maka dia terkena hukum kufur. Ini pernyataan balas Syaib bin Bas. Walabasa biha wa idaqal inna halal, walabasa biha fadz ya kun kufran min ista'ala ma harma Allah kufur ya. Jadi kalau kemudian dia melakukan itu tidak dalam rangka sebagaimana keyakinan orang-orang yang yang apa yang menerima itu ya sepertinya nggak ada pilihan lain jadinya pun kedua kenyataan dia bukan masuk kategori itu tetapi dia melakukan satu apa maksiat ya barakalafikum kemudian pertanyaan berikutnya kalau memang terjadi seperti itu apa yang kita lakukan penulis ditanya apakah boleh kita melawan Apakah boleh kita melawan untuk merubah istilah modern namanya impeachment ya dalam istilah apa demokrasi itu atau istilah modern namanya apa impeachment ketika seorang presiden itu melanggar ketentuan undang-undang ya maka dia bisa dilakukan impeachment yaitu dijatuhkan melalui satu apa proses yang ada di siapa di, di, uh, di DPR ya. Karena DPR ini tempat menentukan perundang-undangan. Jadi kalau dikatakan dosa mana yang paling besar, presiden, DPR atau legislatif apa uh, yudikatif itu, paling banyak dosa itu DPR itu. Ya. Karena mereka mengambil hak menetapkan hukum. Adapun presiden eksekutif menjalankan saja. Ya, kemudian yudikatif memang ya, menjalankan juga. Tapi yang penentunya adalah DPR itu, makanya dosanya paling besar itu DPR itu. Kalau mereka sadar itu luar biasa itu, ya. Makanya kalau sampai batasnya makaiannya dengan keyakinan itu bisa rusak itu. Yang mau Nah, ketika kemudian bagaimana kita melakukan perubahan itu, maka Syaikh bin Baaz mengatakan: Layyjuzul kuroj alaulatul umur illa bersyarat ini. Tidak boleh kita merubah keadaan yang ada dalam kehidupan suatu kekuasaan kecuali dengan syarat. Tua. Dan ini dasarnya hadis Rasulullah SAW dari Muhammad, ya, hadisnya dari Muhammad, yaitu Illa antara kufran bawahan laka minallah fi burhan. Kecuali kamu melihat dari mereka kekafiran yang jelas, yang kamu ada bukti dari Allah Swt. Ya? Jadi kalau bukan sekadar kedaliman, Jadi kalau dikatakan kufur duna kufur itu adalah kedaliman, bukan kufran bawahan itu. ya kalau kemudian terang-terangan, bukan sembunyi lagi terang-terangan, dan kita ada bukti, ya, maka itu bisa kufur. Yang kedua, antara <tuh <-tuhar> taufar lah day himel al ala takhir harus ada apa kemampuan untuk merubah. Kalau tidak ada kemampuan, tidak boleh. Ya, Jadi kalau kemampuannya cukup memadai, boleh. Itu biasanya bentuknya apa yang dilakukan oleh para militer itu dengan kudeta seperti di Thailand itu, ya. Vaksin dinyatakan telah menyalahi undang-undang yang kemudian oleh junta militer di diapa digulingkan. Artinya dia punya kemampuan dan tidak menimbulkan akses kerusakan di masyarakat, termasuk jatuhnya korban yang banyak. Nah ini bukan dalam bentuk skop personal atau kelompok, tetapi ini adalah menimbulkan satu struktur, ya. Yang ini banyak orang salah paham. Sehingga kadang-kadang hanya modalnya, oh boleh kita angkat senjata, boleh kita menolak, boleh kita melawan. Kemudian dia melakukan perlawanan dengan perorangan, dua kelompok kecil keliru, dan itu telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam skop ukuran kekuatan, yaitu ia kuminkum isun asal biluna yaqli Kalau kamu 20, bisa mengalahkan 200. Itu kalau udah imannya bagus. Al an Allah an ankom bualim anafikum baka fahayakum minkum Ya, ukuran kedua, jadi ukuran jumlah Kalau kamu 100 bisa mengalahkan 200 Berarti 1 banding 2 Jadi ada ukuran standar minimal Ada standar apa? Maksimal Dan itu harus diperhitungkan betul Tidak kemudian Sembrono ya, Makanya terjadinya banyak perilaku perilaku Yang keliru ketika mereka mengangkat penjata Ketika terjadi dengan PRRI bawahnya PRRI itu adalah upaya dari Pak Muhammad Nasir dengan CS-nya itu untuk apa ini, memberontak kepada Soekarno karena sudah diupayakan proses uh, perjuangan Islam lewat konstituante kemudian dibubarkan dengan sepihak kemudian mereka mengangkat senjata dalam PRRI itu tetapi tidak seimbang, meskipun mereka dapat dukungan dari Amerika, dari apa tidak seimbang Tiba sembuh abis mereka. Nah ini satu apa pelajaran penting. Jangan sampai kita melangkah kepada sesuatu yang justru bisa menjadikan satu apa apa satu apa keadaan yang yang sampai seperti itu. Ya. Nah artinya kemampuan itu harus menjadi pertimbangan utama. Ya. Nah, Karena bagaimana kita bisa merubah ini maka tentunya itu semua melalui proses panjang. Baik mulai proses penyadaran, Yaitu melalui dakwah, melalui taklim, melalui apa ini penulisan-penulisan di mas-mas media, lewat buku dan sebagainya, melalui pendekatan-pendekatan. Makanya upaya itu harus dilakukan secara integral, tidak boleh parsial. Ya. Sekarang ini berbagai macam upaya dilakukan oleh para tokoh. Dalam rangka untuk mengarah kepada menegakkan syariat Allah ini, yaitu dengan gerakan politik. Jadi melalui lewat politik aja upayanya itu, karena mereka menganggap kalau nggak ada payung politik umat Islam nggak ada kekuatan apa-apa. Mereka masuk wilayah itu. Padahal di bawahnya kacau balau, aqidahnya rusak, ibadahnya nggak betul, masjidnya kosong, berlaku perlaku menyimpan -mana. di mana-mana, dia hanya berkutat di politik saja, ya. Model seperti ini telah menunjukkan kegagalannya. Dalam sepanjang perjalanan perjuangan Islam. Model yang kedua, mereka yang menganggap perjuangan harus lewat pendidikan. ya Pendidikan. Bikin sekolahan, bikin pendidikan, segala macam. Orang ini mengatakan, oh kepanjangan itu. Sampai kapan? Ngahirin anak TK. Belum lagi bikin anak TK. Lagi TK, SD, SMP, panjang. Tapi ada orang-orang yang melakukan langkah ini. Ada lagi yang kemudian melalui dakwah. Ya. Ini jalan, itu jalan. Ya, dakwah juga jalan. Ya. Ada juga yang melalui gerakan-gerakan apa ini yang yang lebih terfokus. Ya, bentuk jamaah-jamaah yang macam-macam itu. Artinya upaya itu semua sudah dilakukan. Tapi yang belum dilakukan apa? kerjasama sama antara mereka. Saling menghargai satu sama lain bekerja bersama untuk kemudian mencapai satu tujuan bersama. Ini yang belum dilakukan dan biasanya mereka untuk itu membutuhkan tokoh yang karismatik seperti yang terjadi di Aljazair. Ya, di masa dulu bukan sekarang. Di masa dulu dalam Ibrahim, apa ini Ali Ibrahimi, Bashir Al Ibrahimi, itu seorang tokoh ulama Aljazair yang kemudian menyatukan kekuatan umat Islam sehingga dapat menumbangkan kekuatan apa? Kekuatan apa? Yaitu penjajah. Ya, kalau di masa kita itu mungkin di, di Indonesia itu mungkin seperti apa Imam Bonjol apa itu yang telah melakukan upaya Bagaimana mereka dapat untuk menghalau Kekuatan penjajah itu Tapi yaitu, Kita masih belum bisa melihat kenyataan Nyata Dalam proses pelaksanaan syariat Islam secara utuh Masih saja kita lihat berbagai hal Terjadi ketimbangan-ketimbangan Disebabkan tidak ada upaya Menyeluruh yang harusnya itu dilakukan Tanpa harus kemudian menyepelekan Satu bagian daripada bagian yang lainnya Ya, Makanya Kalau kita lihat dari semua sisi Kesadaran untuk kembali Kepada hukum Allah Ini adalah yang terpenting Makanya Syekh bin Baik mengatakan Illa idara'al muslimuna kufran bawah Indahum minallah fi burhan Fala ba'asa yakhruju ala hada sultan Li izalati idakanna indahum kudrah Jadi syarat selain melihat Semua kekafiran yang ada itu Dengan bukti-bukti yang ada Ditambah dengan kemampuan kalau belum ada kemampuan, tidak boleh melakukan itu. Ini semua tentunya memperhatikan kemaslahatan, kemafsadatan. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak muda yang belum mempunyai suatu kemampuan untuk menilai. Tetapi itu harus kembalikan kepada ulama-ulama besar. Yang mereka sudah mempunyai suatu pertimbangan yang matang. Dengan berbagai macam halnya. Sehingga untuk itu mereka yang kepertanggungjawab dalam menetapkan langkah-langkah itu. Karenanya eh, apa yang terjadi di Aljazair, jazair Yang terjadi beberapa tempat lainnya itu telah mengalami suatu proses apa? evaluasi ya. Seperti di Aljazair itu ada namanya Al-Jaisy Al-Islami. Kemudian ada lagi Al-Jamaah As-Salafiyah lid qital Ya, di Mesir ada Jama'atul Jihad. Yang ujung-ujungnya mereka semua menyatakan mereka terlalu terburu-buru. Ketika melangkah dengan kekuatan yang ada pada mereka itu nah ini pelajaran termasuk di Suriah, Suriah itu dihabisin betul yang dikalah dibawa ke PMB oleh Syekh Marwan, ya dan itu semua akan terjadi seperti itu karena apa? Karena penguasa itu selalu akan khawatir terhadap kekuasaannya, maka untuk itu dia akan pertahankan dengan cara apapun, ya makanya kita kalau memang orang itu bisa dirubah tanpa dengan kekerasan, kenapa harus dengan kekerasan? Ya. Kalau kemudian harus dengan kekerasan, harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, dengan demikian semua dilakukan dengan penuh hikmah dan tidak kemudian gegabah yang justru akibatnya malah merugikan banyak pihak. Karenanya para ulama mengingatkan betul bahwa benturan-benturan, kemudian semangat-semangat yang berlebihan itu harus lebih dikendalikan ya dalam rangka kita upaya untuk mencapai yang lebih baik. Makanya fattaqullaha mastata'tun bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan kita semuanya minta kepada Allah kekuatan untuk bisa menegakkan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencari rida Allah Subhanahu wa Meskipun begitu, jangan mudah kita kemudian menghukumi orang, jangan mudah kita kemudian menuduh seseorang atau satu kelompok tanpa mempunyai bukti yang cukup. Karena itu akan memperunjing masalah, ya. Dan jangan mudah kita dijebak karena upaya untuk menjebak itu apa ini e, sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Sehingga kemudian dari laporan-laporan yang kita peroleh bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa Waila, peristiwa Tanjung Priok peristiwa Lampung, ya Wasidi. Kemudian peristiwa terakhir yang ada di Poso ini semua adalah merupakan suatu bentuk upaya agitatif untuk memancing kemarahan umat Islam sehingga nanti akan dibabat habis itu ya karena itu kita harus apa lebih hati-hati menurut informasi intelijen bahwa langkah untuk apa ini uh, apa melumpuhkan gerakan jihad yang ada di poso dan langkah untuk menangkapi para mujahidin bahkan membunuh sebagian daripada mereka itu sudah dirancang dari Jakarta di satu hotel ya, di satu hotel mereka, dan itu adalah orang-orang asing di rancangan itu dilakukan oleh orang-orang asing di satu hotel setelah melancang itu kemudian mereka pergi ke Singapura kemudian praktiknya dilakukan oleh di lapangan dan kemudian saat yang sama Taporri dan tokoh-tokoh dan susul lapan-lapan itu berada di Amerika untuk mendapatkan apa eeeh uh, uh, hadiah penghormatan dari Amerika dan ini semua adalah gerakan intelijen asing karena itu sekalian kita tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti itu dan kita harus lebih hati-hati dari semua langkah yang ada itu karenanya kita perlu untuk terus mendalami dan memahami keadaan supaya mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada yang buruk dan kita berharap untuk menjadi keadaan yang lebih baik makanya selain kita berdoa kita berusaha, kita berdakwah, kita menyampaikan kebenaran untuk kemudian berharap untuk bisa menjadi kekuatan bagi umat islam dan mereka yang kemudian tergalom dari umat islam itu juga menyadari kewajibannya untuk kemudian jangan terkotori apa akidahnya dan syariatnya yang sudah ditetapkan oleh ya Allah menjadi sesuatu yang justru dipojokkan ya <tuh> bagaimana kita lihat pernyataan-pernyataan kandidat presiden dulu sebelum mereka terpilih menjadi presiden ya. Jadi itu adalah politik. Ketika berbicara di kalangan non-Islam, dia berbicara menolak syariat Islam. Ketika di hadapan orang Islam, dia bicara akan kami menegakkan Islam. Ya. Ini adalah merupakan apa? Apa? langkah-langkah politik. Yang itu semua akan terjadi Karena metode yang dipakai adalah metode apa? Makiafeli. Ya, metode Machiavelli ini dengan cara apapun yang penting anda dapat kekuasaan. Dan itulah yang dipakai oleh banyak politikus kita itu. Ya, Karena nya kita tidak terjun langsung kepada dunia politik praktis, tetapi bukan berarti kita harus apa? Melepaskan dari apa? Memantau mereka dan kemudian berpolitik dalam bentuk yang yang yang terbaik. Makanya ada dua istilah Ada sia satu terbia. Ada terbia atau siasa. Para ulama lebih cenderung menggunakan apa siasa atau terbia. Politik pendidikan bukan terbia atau siasa, bukan apa pendidikan politik. Nah para politikus itu lebih banyak mereka menggunakan apa pendidikan politik. Ya, makanya anda akan mendengarkan mulut mereka selalu kata ini pendidikan politik selalu karaiter. Karena mereka cenderung kepada politik praktis yang tidak jarang hanya untuk kepentingan dan ujung ujungnya fulus. Tapi apa yang kita lakukan harus apa? Apa? Siasat atau tarbiyah, yaitu politik mendidik yang kemudian itu adalah merupakan satu penyadaran. Mudah-mudahan dari yang sedikit kita lakukan akan apa? Bisa melebar sehingga bisa menjadi penyadaran secara umum. Dan itu memang kalau kita lihat fluktuasinya sangat menurun sekali. Ya, apalagi saya kemarin melihat. Polling atau apa bentuknya apa ini studi yang dilakukan oleh SI dan saya yakin itu adalah merupakan pesanan dari biasing untuk mengukur sejauh mana kesadaran umat Islam terhadap Islamnya ya dan memang sangat apa ini eh, sangat apa menyedihkan ya kalau di tahun 55 jumlah umat Islam yang cenderung kepada perjuangan Islam itu sampai 45 persen dalam penelitian terakhir itu cuma 11 sampai 14 persen jadi bukan nama maju malah menurun ya bisa jadi karena kekecewaan kepada partai-partai islam bisa jadi mereka udah gak care dengan apa dengan apa, apa namanya politik atau kemudian mereka memahami islam itu hanya ibadah mahta gak ada kaitan dengan apa, yang lebih luas dari itu jadi ini menunjukkan bahawa proses dakwah sangat panjang sekali. Dan itu adalah merupakan tantangan bagi dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat berikan pencerahan bagi kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk apa ini ayat yang keempat dari uh, tahkir kutauhid yang ada dalam kitabatul masjid. Muhammad warahmatullahi Muhammad. Uh, kalau ada pertanyaan, silakan kalau tidak ada kita salat jamaah insyaAllah. Ya di sini ada pertanyaan di antara hukum adat atau waris ada yang selaras dengan hukum Allah swt. Misalnya suku Jawa mengenal laki-laki bagiannya sepikulan, sepikul perempuan Bagiannya segendongan. Artinya dua banding satu nggak ada masalah. Kalau bentuknya seperti itu nggak ada masalah tinggal dalam penghitungan. Kalau model adat ini Barangkali proses penghitungannya Lain dengan hukum waris Kalau hukum waris ada ketentuannya ya Namanya ada ashabut Tumun Mereka yang berhak mendapatkan 1.8 itu siapa Ashabu Tulum mereka yang dapat 1.3 itu siapa Ashabur Rubo yang dapat 1.4 siapa ya. Ashabu Sudus mereka dapat 1.6 itu siapa Ashabu Nesif mereka dapat 1.5 itu siapa Itu ada ketentuan-ketentuan dan ada hitungan-hitungannya kalau yang seperti ini bisa jadi berdasarkan perkiraan ya, kalau berdasarkan perkiraan bisa salah tapi kalau ada itu dasarnya hitungan-hitungan yang sangat akurat ya, yang bisa bertanggung jawabkan secara matematis kalau ini gak ada ketentuannya sepikul itu kayak apa segenom kayak apa, iya kalau buah-buahan nah kalau kemudian uang kalau kemudian harta yang bentuknya adalah tanah kayak apa bentuknya itu biasanya tidak ada apa ini kejelasan rinci hanya merupakan satu pedoman saja seperti itu apa kedudukan babi oh kedudukan bagi orang membagi waris atas dasar hukum adat seperti ini yaitu jadi tidak akurat dan pasti akan banyak melenceng makanya paling aman kembalikan kepada hukum syariat yang semua ada ketentuannya makanya dan dalam pengadilan agama tetap masih ada apa uh, tingkat apa tingkat pertama tingkat apa banding sampai kepada MA dan untuk masalah syariat ini atau syariat syatdah berada di wilayah Mahkamah Agung. Jadi bisa saja keputusan pengadilan pertama salah diluruskan pengadilan kedua atau kemudian dibatalkan oleh pengadilan di atasnya sesuai dengan kemampuan daripada si hakim yang menetapkan itu. Bila kul hal ini Sumber hukumnya bukan Al-Quran, tetapi selama itu berdasarkan Alquran, apa ini sesuatu yang Alquran nggak ada masalah. Hanya memang itu tidak apa, tidak tidak akurat. Ya kalau hanya sebatas itu. Nah, ada pun hukum adat yang ada di di Padang itu malah bertentangan dengan Syariat. Ya, wanita apa bahkan melebihi porsi apa lelaki. Padahal ketetapan mereka adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah Kenyataannya. Adatnya berbeda dengan kitab-kitabullah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya apa? hanya satu apa kesalahan. Ternyata ulama-ulamanya pun sulit untuk memperbaiki itu. Karena sudah mendarah daging di masyarakatnya. Ya, luar kalau begitu. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Ya. Tadi harus ada kekuatan kemampuan untuk merubah. Yang kedua, ada kekuatan untuk uh, ada kekuatan masalah fisik. Saya kemarin diskusi sama dokter di Mitra, orang muslim Bagaimana islam ini bisa maju, karena islam tidak punya pemimpin Satu, tidak ada pemimpinnya, bagaimana cara untuk membentuk pemimpin Yang kedua adalah islam ini di sama organisasinya Dirusak oleh, uh, dia terserangannya menyampaikan kepada seseorang adalah Gus Dur termasuk organisasi militernya itu dirusak oleh khusur jadi ternyata sekarang ini yang punya organisasi yang solid itu adalah orang yahudi dan nasrani di indonesia ini nah dan termasuk uh, baru nomor 2 baru TNI nah, sekarang TNI pun sudah dipecah dengan polisi, sudah gak solid lagi kalau zaman dulu tadi tidak disampaikan tahun 1956 itu adalah TNI dengan Masumi dulu itu bisa bersatu sekarang akan dipisahkan. Bagaimana kita sikap kita untuk meneladani itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Iya, wa barakallahu fikum. Jadi ini masalah besar. <tuh> Bukan lagi masalah apa ini pribadi atau kelompok kecil, tetapi ini menyangkut masalah umat yang ada di wilayah Indonesia ini. Bahwa kita jelas-jelas melihat suatu penyimpangan bahkan kekafiran, tidak jarang bahkan kemusyrikan di mana-mana. Dan untuk melakukan perubahan itu seperti tadi itu harus apa? ada kekuatan atau kemampuan. Kekuatan dan kemampuan itu sama, ya. Kekuatan dan kemampuan itu sama. Artinya kekuatan di sini ada mengandung beberapa hal. Pertama, kekuatan iman. Kedua, kekuatan personal. Ketiga, kekuatan kekuasaan. Keempat, kekuatan apa, uh, apa fisik, termasuk apa senjata dan sebagainya. Ya, kelima kekuatan dukungan. Keenam kekuatan finansial. Dan kekuatan-kekuatan lainnya yang menjadi satu bagian menyeluruh, sehingga bisa merubah tatanan yang jahiliyah kepada Islam. Jadi intinya bagaimana merubah tatanan jahiliyah kepada Islam. Dan menurut sinyaler kawan Pak Gana tadi itu butuh pemimpin bahawa sebenarnya di dalam membangun satu kekuatan itu ada tiga tahapan tahapan pertama memang akan sangat bergantung dengan kepemimpin ya kalau tidak ada pemimpin tidak akan bisa melahirkan kekuatan karena tidak ada bisa menyatukan tidak ada bisa kemudian menjaga keutuhan tidak ada yang bisa kemudian menghalau kerusakan. Adanya pemimpin itu yang akan melakukan upaya itu. Mana yang pokok yang harus diperjuangkan, mana yang cabang yang harus difahami untuk kemudian apa diberikan toleransi, ya. Mana yang harus dilindungi, mana yang harus apa, yang harus apa uh, uh, dibasmi dan seterusnya. Ini dasarnya pemimpin dan itu adalah merupakan satu bagian tahap awal kepemimpinan itu dan kepemimpinan kalau dalam skop nasional dengan jumlah 250 juta masyarakatnya ini nampaknya, wallahualam menurut pandangan saya, sulit mengandalkan satu orang kepemimpinnya harus kolektif sebab dengan kepemimpin kolektif nanti baru akan terbentuk secara apa alami mana yang paling layak menjadi pemimpin untuk bisa apa, di apa diikuti oleh yang lainnya tapi untuk langkah awal kepemimpinnya bisa kolektif. Tetapi pertanyaannya siapa yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin itu? Dan pemimpin itu harus berasal dari apa? Dari apa? Dari realitas. Nah, yang ada banyak pemimpin itu dibikin. Kayak dulu ada Jinaro itu. Ya, Jinaro apa namanya? Jinaro apa, apa Itu pemimpin buatan. Yang sengaja dibuat untuk apa ini meng menguasai p 3 karena suara umat Islam saat itu ada ada p 3 pdi golkar kan nah p 3 ini ketika dikuasai oleh orang yang ditempatkan sebagai orang yang dianggap pemimpin yang apa yang yang yang yang ditetapkan maka hilanglah kekuatan Islam itu ya? begitu modelnya jadi ada pemimpin karbitan ini yang tidak boleh biasanya pemimpin karbitan itu Dibentuk lewat mass media. Ya, orang itu dibikin image, wah ini calon pemimpin umat Islam. Biasanya hanya karena kemampuan orasi. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu bukan yang kemudian hanya kemampuannya cuma di, di bagian orasi, cuma pintar ngomong. Bukan. Pemimpin itu adalah orang yang oleh Al-Quran disebutkan dua, mempunyai dua syarat, ya, dua syarat kepemimpinan itu yaitu kawiyun amin dia faham tentang agamanya dia praktekkan agamanya secara benar ya, itu yang pertama yang kedua, amin, dapat dipercaya bukan mengkhianat bukan orang pasangan, bukan nabab suldo, bukan karbitan dia betul-betul memang mempunyai kemampuan yang kemudian dia, dia aman hati untuk itu bukan menonjolkan diri, bukan ya, itu syarat pemimpin ini, yang kemudian sekarang ini masih apa masih sulit ditemukan ya jangankan bicara pemimpin cari ulama saja sekarang susah padahal ulama belum tentu pemimpin kalau pemimpin bisa jadi ulama tapi sekarang cari ulama susah Apalagi cari pemimpin luar biasa itu makanya kalau bisa ulama pemimpin ah itu hebat dari kepemimpinan Rasulullah Sallam yang paling menonjol itu ada pada posisi yang angel dia memberikan mendelegasikan seseorang dengan kapasitasnya the right man in the right place itu yang dilakukan Rasulullah, Salam. ya yang sulit kita temukan tandingannya dia selalu menetapkan seseorang dengan kapasitasnya dan kemudian pemimpin itu akan selalu memperhatikan apa ke depan ya atau ada ada futuristik ya bapak, melihat ke depan lihat kemampuan ya dan apa selaku langkah-langkah untuk membuat kekuatan semua itu. Jadi ini memang agak agak apa? agak memang perlu waktu. Dan saya enggak yakin terhadap kepemimpinan untuk umat Islam ini saya 250 juta ini dengan dengan perorangan. Seluruh negara Arab itu 25 negara itu separohnya penduduk Indonesia, itu pun sulit untuk bersatu, kan? Nah, bagaimana dengan kita yang umatnya besar seperti ini? Jadi kayaknya sulit untuk kemudian mengandalkan kepemimpinan perorangan. Nampaknya ke arah kolektif lebih bagus. Yang kedua, ketika kepemimpinan itu muncul dan kemudian tidak harus difungsikan sebagai suatu figur atau apa yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur. Tapi dia harus membuat apa? Apa struktur? Pendegar? Apa struktur yang kemudian bisa membangun? Kayak seperti dalam organisasi kan ada pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan cabang. Ini adalah bentuk struktur, ya. Dalam struktur apa ini militer itu ada jenjang-jenjang, ya. Ada jenderal-jenderal, apa ada tiga, dua bintang satu, seterusnya terus ada jenjang. Kemudian ada Setelah itu ada sistem. Sistem yang apabila sistem itu berjalan tidak lagi mengandalkan kepada tokoh. Siapa yang berada di sistem itu dia yang harus melakukan tugas itu. Ya. Kalau sistemik seperti itu baru hebat. Nah, gerakan Yahudi internasional, kemudian didukung berikutnya gerakan Nasar internasional, mereka sudah berjalan berdasarkan sistem ini. Ya. Bahkan lebih daripada itu namanya jaringan. Namanya jaringan. Saya berikan contoh. Bagaimana sistem dan jaringan Yahudi di Amerika? Mereka dalam skop politik itu mereka punya namanya AIPAC. Siapa yang kemudian ingin jadi presiden Amerika harus lewat AIPAC. Kalau kemudian mereka apa ini calon itu menolak AIPAC, tidak lewat AIPAC, maka konsekuensi kedua dia harus dijatuhkan. Ini bukan AIPAC lagi kerjanya. Namanya ADL. Affirmation Kelompok yang khusus untuk merusak tatanan calon pemimpin. Dengan dibikin skandal, dibikin ini, dibikin itu. Harus jatuhkan. Karena dia tidak pro-Yahudi. Kalau kemudian masih bangkit dia dengan kekuatannya, maka harus dibunuh. Baik itu sebelum jadi presiden maupun sampai jadi presiden. Itu harus dalam porsi dia mendukung gerakan Yahudi. Dan itu didukung oleh apa? bangkir bankir Didukung oleh LSM, LSM Dukung oleh kekuatan politik yang ada di sana Begitulah keadaannya Persis seperti itu mereka melakukan upaya untuk menjatuhkan Khilafah Osmaniyah di Turki Jangan dikira mereka main dari luar Hatta ke dalam pun mereka main Termasuk lewat mas main media ya. Indonesia sudah sejak lama Memutuskan hubungan dengan Israel Dulu di paspor itu Ada tertulis apa? Dilarang masuk Israel Sekarang di paspornya ada Udah luntur, udah hilang Udah hilang Dan bahkan Menurut informasi yang saya dapatkan Di Jakarta itu Ada perwakilan Yahudi Yang khusus untuk jual beli apa Senjata Dan bukan orang-orang itu gak tahu-tahu, Tapi mereka ditutup mulutnya Dengan fulus dan itu jaringannya udah luar biasa. Jadi kalau kita bicara jaringan, sistem, wah jauh betul. Kita bicara pemimpin aja masih kok jauh banget ini pemimpin, apalagi struktur apalagi apa bentuk sistemnya kayak gitu. Alhamdulillah. Balasai asmarohilla. Allah lebih kuat daripada kekuatan mereka, ya. Karena itu ketulusan hati, ya, kesungguhan di dalam perjuangan dan siap berkorban, itu yang akan mempertemukan kekuatan itu. Ya, jangan lupa itu. Ya, ketulusan hati, kesungguhan dalam perjuangan dan mau berkorban untuk Allah dan perjuangan Islam itulah akan membuka semua jalan kepada kekuatan. Dan itulah yang terjadi di negara-negara yang telah menang di dalam perjuangan Islamnya. Ya, ya ketika apa, Afghanistan melawan Rusia menjadi kekuatan yang menang seperti itu. Dan Kekuatan yang ada di Irak sekarang ini yang mengalami apa yang luar biasa mem membuat apa ini uh, Pura-pura anda berikan di sana Itu adalah merupakan Kekuatan-kekuatan seperti itu ya. Dan itu Sulit untuk deteksi Karenanya sesekalian uh, Kita berharap kepada Allah Untuk diberikan kekuatan kepada kita ke itu Dan jalan terus Karena Rasulullah mengatakan Al-arwahu junudu mujannada Mata ma ta ya ta'arfat i'talafat Jiwa manusia muslim ini Alah tentara Allah yang dipersenjatai. Kalau mereka ketemu Apa? Tulus artinya Kemudian sama jalannya Allah temukan Dengan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa Jadi yang ada ini adalah Politik Machiavelli yang harus dilawan dengan Politik yang benar Yang tujuannya adalah Mensejahterakan umat manusia Ya, untuk kepentingan dunia dan akhirat dan itu tidak mungkin keculikan Islam. Barakallahu fiikum wassalamu ala Muhammad al-Muhammad sallallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa hamdulillahi